Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Editorial RDS FM Solo untuk kali ini Jangan sembarang hadapi penyakit mematikan Mendengar berbagai program yang diupayakan untuk menanggulangi penyebaran virus HIV-AIDS Oleh pemerintah maupun melalui kelembagaan yang ada Ternyata belum mampu menghentikan Atau paling tidak meminimalisir perkembangannya Setiap tahun pun terus saja diperingati, namun fakta berdasarkan data yang disampaikan oleh banyak lembaga, baik dari dalam negeri semacam Dinas Kesehatan atau Komisi Penanggulangan AID, maupun dari lembaga luar negeri seperti un AID, ternyata penderita AIVAT di negeri ini dari tahun ke tahun tidak berkurang jumlahnya, justru mengalami peningkatan. Bila kita melihat model penanganan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang konsen kepada penderita HIV, memang selama ini belum sepenuhnya mampu mengatasi kalau tidak mau dikatakan gagal. Bagaimana tidak bila masih ada kesan pelegalan atau pembolehan melakukan hubungan seks bebas, yaitu dengan meluncurkan program bagi-bagi kondom, terutama di tempat-tempat berisiko tinggi semacam lokalisasi. Padahal jelas melakukan hubungan seksual dengan bergonta ganti pasangan sebagai penyebab utama tertularnya penyakit HIVF. Maka tidak mengherankan bila kemudian Indonesia termasuk negara yang terus saja mengalami peningkatan. Entah sampai kapan. Oleh sebab itu sudah seharusnya bila kita masih menghendaki adanya perbaikan di negeri ini... Agar segera mengevaluasi dan membenahi program yang sudah dijalankan selama ini. Baik itu berupa upaya pencegahan penularan HIVF dengan meninggalkan gaya hidup liberal seperti pergaulan bebas, frisek dan hal lainnya maupun penanggulangan dengan cara mencarikan obat sesuai dengan kemampuan. Selain itu juga harus ada sanksi yang tegas bagi para pelaku perzinaan. Hal ini memang bukan sebatas diubankan pada lembaga semacam Komisi Penanggulangan AID KPA, tapi seluruh unsur yang ada, termasuk pemerintah dan rakyat Indonesia. Wallahu Wallahualam biswab. Demikian editorial RDS FM Solo untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenuh di belakang, hingga amarah bengkak. Jenuh di belakang, hingga amarah bengkak. Jenuh